バランスはいいね。 Kev.、Uh, gue mau ikutin sarannya Judika. Judika. Jud, gue mau ikutin saran l o <guluh> Lagi tunggu komen saya ya. <guluh> tunggu disana. <guluh> Kata Judika suruh gitu. <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> Promo dikit gila l o、uh, yang, yang harus dis yang diharus disyukuri oleh Kevin,、uh, Luvin ya. Bahwa lu k a l a u setiap nyanyi lagu apapun itu. Uh, ...memang lu udah punya satu ciri yang kuat, warna yang kuat. Bagus.、Uh, n suara kamu, tone suara kamu, itu apapun.、Uh, lu pernah nyanyiin lagu Cukup Tahunnya r i z k y Febian... ...lu pernah ny nyanyiin lagu Dewi nya Dewa 19, kemarin Sadis Afgan. Yang sadis、uh, ke kelima juri, wah sadis nih kenapa ngapain bawain lagu Afgan lu gitu. Bahaya nih, bunuh diri kalau kata... ...tadi siapa、uh, Bunda Maya atau Lasso. Ternyata memang karena t o n e s u a r a kamu tuh udah punya apa ya anugerah banget deh. Kalau gue bilang sih anugerah banget bahwa Lutita s ya identitas. Makanya tadi oh ya、uh, uh, uh, pujian yang buat Hani Enko,、uh, "mess up" musik keren banget ke sayang. e、eh, c a main drumnya gokil cak, gue seneng banget.、Uh, jadi emang itu yang harus disyukuri sama lu. Nah tinggal... どういうこと Uh, kalau gue karena nggak tahu ya. Kalau gue kan memang、um, uh, kalau di stage emang banyak gaya gitu ya, lari sana, lari sini, terus、uh, kalau bisa setiap gerakan kanan, kiri, atas, bawah tuh memang harus dimasukkan ke dalam soul terhadap lagu tersebut. Kelemahan kamu adalah pada saat tadi jalan dari sana, lu benar-benar kayak jalan lagi mau ke ruangan satu ke ruangan dua gitu. Itu, itu, itu yang gue tak aduh, oke、oh, hilang. Pas di situ lu baru gini lagi, ngebit lagi. Tapi jalan tadi. Ini dalam satu keadaan lu sedang perform. Berjuta-juta orang lihat Indonesian Idol sekarang. Harus sadar itu, harus sadar frame, harus sadar bahwa ini stage.、Uh, tidak ada kelemahan, so、uh, kalau bisa itu jangan lepas. Oke,、okay? itu aja. Kevin. Halo,、uh, Halo, Halo. Satu hal tadi sempat saya s a m p a i k a n pribadi ke kamu. Dan lu langsung mempraktekannya. Dan itu memang langsung beda, v i n Produksi suaranya bagus sekali, stabil sekali. Suaramu tidak pernah hilang dari mikrofon, semua terdengar jelas. Semua kritikan tadi yang disini, kemudian waktu o v e r t u n udah disampaikan sama... ...Kang Arman semua.、Uh, penampilan yang bagus memberi... Oh belum? Belum ya? Tadi waktu disini kan ada musiknya o v e r t u n ya, itu lepas sedikit. Jadi sarannya adalah, jangan pernah melepaskan konsentrasi sebelum lagu itu selesai. Itu satu,、Emang. ya. Terus yang kedua, menambahkan Arman tadi, kamu jalan seperti jalan dari satu ruangan ke ruangan lain, itu benar sekali. Jadi kebutuhan disini adalah, Finn, kamu lebih isi mata kamu ya. Jadi jangan terlalu santai, gitu. Supaya... Dengan isi mata, isi gerakan, itulah yang menjadi magnet yang tidak disadari orang untuk semakin mencintai kamu. Ya? Karena suara kamu udah ada identitas, kamu keren, kamu tampang kamu, postur kamu. Itu sebaiknya diisi dengan gestur yang lebih punya i d e n t i t a s y a n g terpenting...、Oh, <laughs> yang terpenting itu isi dompetnya Mas Ari l a s o <SILENGARAN> yang terpenting, kamu memberi kelas tersendiri terhadap lagu Via v a l e n ini ya. n i h dikit lah, dikit gue ngomong buat Ari Lasso. Boleh. Gue tadi liat h d itu i di LED yang gede, lumayan gagah cakep malam ini ya Lasso ya. Iya bener-bener serius gue, ini pujian gue. Aku tadi baru mau nanya mas, Ari kok keliatan lebih muda ya malam hari ini ya. Bener serius.、So. Bener. Beneran loh mas. どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどう h どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどううぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ Saya pengen tahu, emangnya via Valen kenapa kelasnya? Oh bukan, lagu itu kan genre-nya tidak seperti ini ya. Ini si Kevin dan Hani e n c o tadi memberikan musik yang lebih、Bidang. internasional, lebih internasional. Gitu. Jadi,、uh, itu arrangement-nya juga sangat bagus ya. Mungkin l u bisa muji Hani e n k a n barusan disebutkan bahwa Aran r g e m e n t Musik dan vokalnya tadi memberikan. Biar kelas nanti di、tersendiri. YouTube ada tulisannya, "Ari Lasso memuji band Hani e n c o